Halo pecinta musik dangdut Indonesia dimanapun anda berada dan hari ini saya bareng bersama wahana musik dan nyuh Palapa mempersembahkan lagu-lagu untuk anda semuanya ya biar kemasan lagu-lagu ini selalu anda ingat dan langsung saja saya panggilkan salah satu artis kebanggaan Jawa Timur lewat tembang lagunya air mata tiada arti bareng bersama wahana musik Aqui a típica new palapa Special Indonesia Kan du ägna dig åt mig?